Mitra bisnis, pemerintah resmi mengeluarkan aturan tentang listing fee supermarket antara 5000 hingga 150000 per item per gerai yang mulai berlaku 1 Januari besok. Pemerintah dinilai terlalu mencampuri urusan intern yang mustinya menganut hukum ekonomi, supply and demand, dan diminta menyerahkannya pada mekanisme pasar saja tanpa perlu ada peraturan yang membatasi. Para pengejar mengatakan aturan ini justru akan mematikan retail. Saat ini sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Trigo Indonesia, Ratna Sari Lopis, Bu Ratna. Apa komentar Anda? Kalau saya sih tentunya pro termasuk ya, karena yang melakukan listing fee itu kan hanya peritel besar. Dan mereka memang mengambil manfaat itu, kenapa? Untuk memukul yang kecil. Misalnya Indomie mau masuk ke hypermarket ya, mengenakan listing fee. Habis itu kan dia tidak usah naikin harga kan? Tentunya itu ada pemukul yang kecil kan? Peritel yang kecil, peritel kecil kan ngambil dari pabrik dari naikin harga. Sedangkan yang gede, dia cukup mengambil keuntungan dari listing fee. Jadi keuntungan yang dia dapat sudah dibayar oleh industri. Itu yang ditentang oleh Surya Dharma Ali, oleh kita-kita tentang hypermarket ini. Tapi hypermarket ini di satu sisi secara psikologi mempunyai daya tarik yang tinggi. Kenapa? One stop shopping. Nah, ketika dia punya daya tarik yang lebih dari yang lain, dia memanfaatkan ini gitu loh. Dan dalam hal ini pemerintah pro kepada yang kecil ya, cukup lama ini tarik ulur, tapi akhirnya kalau itu berhasil ya, saya ikut senang. Ada anggapan bahwa nantinya akan ada pungutan dengan nama baru lagi, Bu? Rasa sih enggak ya, karena itu kan sebenarnya adalah trik dagang mereka untuk bisa lebih kompetitif. Yang dia lakukan tapi dia itu gacang menginjak temul dengan alasan biaya promosi kan sebenarnya. Jadi yang besar menjadi lebih besar, yang kecil ini. Banyak hal sebenarnya ya satu kebijakan pemerintah, misalnya tidak pro kecil gitu. Tapi kalau dikatakan tidak pro kecil, pemerintah tidak merasa. Padahal ketika di, di ini kan ada dia membesar, membesar, mematikan yang kecil tanpa disadari ya. Ada beberapa kebijakan Di Jalan pemerintah yang seperti itu. Seperti apa contohnya, Bu Ratna? Dulu, sari roti ngambil terigu dari Bogasari, misalnya seribu rupiah. Dia akan membayar seribu seratus rupiah, oke? Okay? Nah, biaya produksinya dia misalnya menjadi seribu seratus rupiah, dia kena PPN lagi, berarti PPN yang kemarin dari seribu, sekarang dia menjadi seribu sepuluh perak. 10 lagi berarti 10,1. Dia kembalikan, karena dia sudah membayar 10 perak, dia kembalikan 0,1 kan ke pemerintah. Nah sekarang, dengan tanpa PPN, dia sudah membayar 10 perak. Kalau PPN ditanggung pemerintah, dia membayarnya 10 perak. Tapi kalau PPN ditanggung pemerintah, seperti Sari Ropi yang gede-gede itu, dia akan membayarnya sebesar 0,1. Jadi sebenarnya untuk industri besar, itu lebih menguntungkan ada PPN. Tapi kalau ada PPN yang terpukul, ada UKM. Kenapa dia tidak pernah mengadministrasikan pajaknya dengan baik? Itu masuk menjadi kos, sehingga harganya lebih tinggi dengan industri. Demikian Ratna Sari Lopis. Saya Dewi Sintawati.